Selamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah. Ve salatu ve ala rasulillah Sidi Na Muhammad bin Abdullah ve ala Alihi ve sahbihi ve muwale amma barm. Yang mulia para ulama, para kiyai, para asatiz dan asatizah Yang saya hormati para tokoh masyarakat Bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun polri Panitia tablik akbar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia Alhamdulillah berkat izin dari Allah Malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, ada dua cuplikan yang ingin saya angkat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Allah diperlihatkan sorga dan neraka Ini meyakinkan kepada kita umat islam Bahwa akhirat kepastian Sorga dan neraka merupakan ganjaran Siapa orang yang hidup di alam dunia Mengerjakan berbagai macam amalan ibadah Maka balasannya tidak lain adalah sorga Tapi barang siapa yang hidup di dunia, Banyak amal kejahatannya, Maka dipastikan tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah min. Akhirat sebuah kepastian, Sorga dan neraka merupakan balasan. Semua kita nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai amalan. Ada orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan kenapa? karena waktu hidup di alam dunia amalannya amalan macan apa amalan macan? mau menang sendiri egois tidak mau kalah itulah amalan macan saudara saudara Di mana saja ada hutan, pasti rajanya macan. Betul. Walaupun hutan belum pernah mengadakan pilkada. Tapi macan tidak pernah mau tahu ada pilkada atau tidak, pokoknya saya raja. Setelah macan naik jadi raja, bukan mengayomi rakyatnya, ini malah makanin rakyatnya dewe. Kelinci rakyat hutan dimakan Kambing rakyat hutan dimakan Pedagang kaki lima rakyat hutan dikejar-kejar orang yang mau menang sendiri egois enggak pernah mau ngalah amalannya amalan macan dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan na'uzubillah amin ada lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya mukak monyet kenapa karena waktu hidup di alam dunia amalannya amalan Monyet Bu Ibu tahu monyet Tahunya jangan melototin saya dong. <guluh> Apa amalan monyet? Tamak, rakus, serakah Itu amalan monyet tuh. Coba lihat Kapan-kapan saudara Main ke kebun binatang Mampir sebentar di depan kandang monyet kasih gedang di pangan kasih lagi tangannya megang kasih lagi kakinya nyekel mulut ngerawal, tangan megang, kaki nyekel temannya dikasih, masih disambar juga hmm, monyet selama mental-mental monyet masih bergentayangan di pemalang selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Jawa Tengah selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Indonesia kemakmuran, kesejahteraan, pemerataan buat rakyat hanya tinggal kenangannya saja yang kaya akan tetap bertambah kaya sementara yang miskin akan tambah sengsara kenapa mental monyet masih bergentayangan Coba lihatin saja. Kita ini kata orang-orang rakyat ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Walaupun Ramadan masih 26 hari yang akan datang, tapi harga-harga kebutuhan naik, kebutuhan hidup sudah merambat naik dampak yang merasakan dari kenaikan harga ya kita rakyat kecil ini nih. apalagi kaum ibu sangat merasakan dampak kenaikan harga betul bu ibu dikasih uang 5000 ribu sama suaminya suruh belanja dapat apa semua harga-harga mulai naik betul ya gas naik Beras naik, daging naik, telur naik, susu susu modun. Selama mental-mental monyet masih bergentayangan Pemerataan, kemakmuran, kesejahteraan buat rakyat Hanya tinggal kenangannya saja Yang kaya akan memperkaya diri membabi buta Sementara rakyat tetap saja ekonominya terseok-seok belaka Mental monyet Boy Boy ada lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus kenapa? karena waktu hidup di alam dunia amalannya amalan apa amalan tikus? suka menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi uang rakyat disimpan di bank digrogoti beras rakyat disimpan di bulok digrogoti uang suami disimpan di laci ayo ngaku sampean, ngaku loh bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati amalan tikus menggerogoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi apa artinya? pencoleng, rampok, begal, korupsi dibangkitkan badannya manusia mukanya muka tikus na'uzubillah min. itu sebabnya dengan isra Mi'raj kita meyakini akhirat merupakan kepastian sorga dan neraka merupakan balasan Ayo kita termotivasi hidup untuk memperbanyak amal kebaikan. Mudah-mudahan yang hadir di sini nih dicatat sebuah kebaikan, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, amal kebaikan yang kita kerjakan Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Sepemalang orang gak ada yang salat, Allah gak akan pensiun jadi Tuhan se -Indonesia, orang gak ada yang sedekah Allah gak akan bangkrut jadi Tuhan salat yang kita dirikan Sedekah yang kita kerjakan Kebaikan yang kita lakukan Manfaatnya akan kembali buat diri kita In ahsantum ahsantum li anfusikum Wa in asa'tum falaha Kalo kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu juga akan berpulang buat dirimu juga. Bu Bu amal perbuatan akan kembali buat diri kita masing-masing. Kalau kebaikan, insya Allah balasannya sorga. Tapi kalau kejahatan, sudah dipastikan neraka dan Allah tidak ambil keuntungan dari kebaikan yang kita kerjakan itu semua akan kembali buat diri kita maaf, ini yang hadir malam ini kan semuanya calon-calon jenazah ini. betul, ini semuanya pasti bakalan mati yang menemani ketika kita di alam kubur perjalanan menghadap Allah Rabbul Jalil tidak lain adalah merupakan amalan kita sendiri kalau kebaikan yang banyak kita kerjakan maka pahala itulah bekal kita tapi kalau kejahatan maka siksa kubur sudah dapat kita rasakan na'udzubillah amin amal ibadah kita itulah bekal kata Nabi begini nanti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 siapa yang menemani kita apa bekal kita tidak lain amalan kebaikan kita sendiri pak, pak nyurun seowu kalau bapak bapak mati duluan jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam bagaimanapun cintanya istri kepada kita begitu jasad kita dimasukkan orang ke dalam kubur Paling istri cuma berdiri di tepian Berlinang air mata Sambil berkata Mas Sampai sini saja saya mengantar Mudah-mudahan mas betah di dalam enggak usah naik-naik lagi mas Padahal masih muda Pernah ucap janji Sehidup semati Di bawah pohon toge Bagaimanapun cintanya istri Kepada kita Dia enggak akan mau untuk menemani Bu bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan Uy. Uy. Mau tiar duluan Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam Apa suami enggak sedih ditinggal mati istri? Sedih Apa suami enggak menangis? Uh, bercucuran air matanya Mata yang kanan mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini yang nemenin kita tidak lain dan tidak bukan adalah amal ibadah yang kita lakukan di alam dunia ini sebab itu dengan memperingati Isra dan Mi'rud jadikan momentum ini untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita saudara saudara diantara sekian banyak ibadah, salah satunya gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita mendidik mengajarkan, menanamkan dan mewariskan agama yang mantap ke dalam hati anak-anak kita, itu kewajiban utama kita Islam memang tidak mungkin hilang dari dunia tapi tidak ada jaminan, Islam tetap ada di kerta Majakarta saya cuma ngetes bapak ibu dengerin saya apa tidak Islam tidak mungkin hilang dari dunia tapi nggak ada jaminan Islam tetap ada di Majakarta kenapa? Al-Quran tidak menjelaskan Majakarta betul Islam memang tidak mungkin hilang dari dunia tapi enggak ada jaminan Islam tetap jaya di Indonesia Al-Quran juga tidak menjelaskan Indonesia Ayo belajar dari sejarah Tariq bin Ziyad pernah membawa pasuk pasukan muslimin mendaratkan kakinya di dataran Eropa masuk Selvia menguasai Cordova. Spanyol pernah berjaya di bawah kepemimpinan Islam Kapan? Dulu? Sekarang Islam di Spanyol hanya tinggal kenangannya saja. Orang kalau cerita soal Spanyol bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Betul. Kita nggak pengen Majakarta seperti Selvia. Kita nggak pengen Jawa Tengah seperti Cordova. Kita juga nggak ingin Indonesia seperti Spanyol yang Islam cuma tinggal kenangannya saja. Sebab itu salah satu gudang amal ibadah mendidik, mengajarkan, mewariskan nilai iman yang mantap ke dalam hati anak-anak kita. Awas, sekarang ini ada upaya menjauhkan umat Islam dari agamanya. Biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam. Tapi masukkan budaya-budaya yang menyebabkan umat Islam sedikit demi sedikit jauh dari nilai-nilai ajaran agamanya. Ini terjadi, Pak. Kita ini dimasukkan budaya-budaya asing tanpa terasa kita jauh dari agama dan tercabut dari tradisi luhur budaya bangsa. Contoh gampang setiap tanggal 31 Desember malamnya terjadi peristiwa pergantian tahun betul masyarakat desa Majakarta yang katanya 95% beragama Islam ternyata malam itu paling banyak yang ikut memeriahkan pesta pergantian tahun betul atau tidak? itu bukan budayanya orang Jawa Tengah itu bukan tradisinya orang pemalang itu budaya asing yang disengaja masukkan untuk menjauhkan umat Islam dari agama dan tercabut dari budaya bangsa kita well, lihat anak-anak kita yang kecil-kecil Masya Allah menyedihkan Anak-anak kita tuh mereka lebih hafal kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember hafal di luar kepala. Tapi kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syaawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, hmm saya yakin, jangankan anaknya, bapak moyangnya juga nggak hafal itu betul? tanpa kita sadari, dimasuki kita budaya-budaya asing tergeser nilai ajaran agama dan tercabut tradisi luhur budaya Islam tidak antipati dengan budaya asing yang diinginkan agama kita otak kita boleh diisi dengan ilmu Eropa Ilmu Amerika, ilmu Jerman, ilmu Inggris, silakan. Tapi hati kita tetap Mekah dan kepribadian kita banggalah jadi orang Jawa. Jelas. Jelas. Tanpa tercabut kita dari akar tradisi budaya bangsa. Tengok budaya-budaya asing sekarang ini membanjiri anak-anak kita. Mereka lebih condong bergaul gaya barat Berumah tangga cara barat Mendidik dan menyekolahkan anak gaya barat Budaya itu dimasukkan untuk menggeser nilai-nilai ajaran agama dan tradisi budaya Ayo lihat bergaul gaya barat nih anak-anak kita nih dimulai dari nama oh bapaknya ngasih nama bagus bener Ibrahim lantaran pengen ngetop namanya dipotong jadi Bram ah kan zaman anak now namanya Bram saudara ingat ada satu kaidah, mantasab bahabi kaumin fahuwa minhum Siapa orang yang mengikuti satu kaum Tanpa disadari Dia sudah masuk jadi bagian dari kaum itu sendiri Dulu Waktu namanya masih Ibrahim Berteman dia dengan Hasan Mahmud Husain, Ganti jadi Brahm Ah Brahm masa berteman sama Solihin <tuh>, nggak pantas nah, nah, nah, nah dari nama pindah ke pergaulan coba lihat saja apa yang disampaikan oleh camat kita tadi itu pergaulan sekarang ini sungguh sangat mengkhawatirkan apalagi terutama soal minuman keras dan narkoba masuk lewat jalur pergaulan anak-anak kita lebih banyak jadi korban iklan, korban model, korban pakaian kenapa? dari pergaulan bapak ibu, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati saya rasa kalau anak-anak kita lebih banyak jadi korban model, korban pakaian enggak di majakarta, enggak di jakarta sama saja canggihnya ilmu pengetahuan transformasi masuk lebih cepat sekarang ini tidak ada lagi pembatas antara desa dengan kota apa yang terjadi di negara luar Majakarta bisa lihat Jakarta juga bisa lihat tidak ada lagi skap antara desa dan kota sama akibatnya anak-anak kita banyak yang jadi korban pergaulan termasuk model pakaian maaf anak-anak perempuan sekarang kan berani bener kemana-mana jalan sendirian cuma pakai celana pendek betul enggak di majakerta enggak di jakarta Podohi. Sami mawon. saya pernah di jakarta tuh mau berangkat pengajian di depan saya ada anak perempuan ABG naik motor sendirian pakai celana pendek. Maaf ya. Itu dari belakang kan kelihatan bener belahan tunggirnya itu. Ini korban pakaian. Saya kan jadi serba salah. Saya deleng. Dosa. Enggak dideleng. Ya udah terusin aja sendirilah korban iklan, korban model, korban pakaian dari pergaulan pindah ke pakaian dari pakaian awas tinggal satu tahap pindah akidah nggak ketahuan bapak ibu yang hadir malam ini saya yakin imannya mantap akidahnya kuat agamanya hebat mudah-mudahan semua ini rombongan orang-orang selamat Isra Miraj kita jadikan momentum untuk lebih mendidik anak-anak kita lagi agar mereka selamat nilai-nilai akidahnya monitor, ajar, didik, wariskan iman yang mantap ke dalam hati anak-anak kita budaya-budaya asing masuk membanjiri hal-hal tersebut Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kaum muslimin Yang saya hormati Itu sebabnya salah satu gudang amal ibadah Ada dalam rumah tangga kita Menanamkan keyakinan Mewariskan iman yang mantap Kenapa? Karena iman inilah yang menyelamatkan kita Hidup di alam dunia Lebih-lebih di akhirat nanti Saudara Orang yang beriman Seyakin-yakinnya kepada Allah Di akhirat akan diganjar Dengan balasan berupa surga Bersumber dari Quran dan hadis Ada beberapa macam penghuni surga Ada orang beriman Yang masuk surga Ada orang beriman Yang Yang dimasukkan ke dalam sorga dan ada orang beriman yang jadi penduduk sorga. Ini bahagianya orang yang beriman dan tidak menyekutukan Allah. Awas, sebab itu ini modal utama keselamatan kita. Jaga nilai iman ini. Pertama, orang beriman yang masuk sorga. Bo. Bo, ibu mau masuk surga. Nih yang pertama kata nabi tiketnya murah nih. Begini. mamin min abdin qul la ilaha illallah ala zalik ila dakhulal jannah. Siapa orang yang beriman mengucap dua kalimat syahadat? dan tidak menyekutukan Allah iyi olacak. Bu işlerde çok önemli bir şey var. Bu işlerde çok önemli bir şey var. Bu işlerde masuk önemli bir şey var. Bu işlerde çok önemli nanti ibu bapak selesai pengajian dari sini pulang ke rumah, sampai rumah buka pintu pagar buka pintu depan buka pintu kamar, itu namanya masuk rumah ada proses tapi kalau dimasukkan ujuk-ujuk ada di dalam ujuk-ujuk apa bahasa Majakartanya nah tahu-tahu tiba-tiba tahu-tahu jadi berbeda antara masuk dengan dimasukkan orang yang masuk sorga dengan orang yang dimasukkan berbeda kalau masuk pakai proses tapi kalau dimasukkan tahu-tahu di dalam yeah, ibu ibu saya tanya, ibu bu, saya tanya, kira-kira ibu lebih berasa mana? Masuk atau dimasukkan? <gülüyor> Ngeres aja sampeyan. <gülüyor> Nih, orang mukmin yang masuk sorga pakai proses. Mamin abdin, kala la ilaha illallah, summa mata ala zalik, illa dahalal janak. Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat? Meyakini kebenarannya Dalam arti yang beriman sesungguh-sungguhnya Tidak pernah menyekutukan Allah Dengan sesuatu pun Sampai mati Mukmin, Orang beriman kayak begini Masuk sorga Sahabat protes Ya Rasul Walaupun orang itu berjudi Iya Walaupun berzinah Haa <gülüyor> Walaupun mabok-mabokan Iya Walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, dia mengucap dua kalimat syahadat, meyakini dan tidak pernah menyekutukan Allah, lalu mati orang beriman kayak begini masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan pak? Ini persoalan. Sebab tadi saya katakan ada proses Saudara ingat Kita ini akidah ahlussunnah wal jamaah Di akhirat kita tidak mengenal faham muzab zabainahuma Di akhirat kita yakini tempat cuma ada dua Ada sorga, ada neraka Mau ke sorga tapi mampir dulu Ya tempatnya sudah jelas neraka Dalam riwayat lain diceritakan nanti itu setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka Allah memanggil malaikat Malik. Malik. Kaget. Ya maaf pidato kalau sudah mulai lapar ya begini nih Mas deh. Muring-muring rusaknya. Malik, lah baik ya Allah. Penghuni neraka sudah masuk semua, sudah ya Allah. Ah bagus. Kalau begitu Malik sekarang kamu masuk neraka. Saya ya Allah. Iya. Buat apa? Kata Allah dalam hadis Qudsi. minan nar man kana fi iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka. Waktu hidup di dunia dia beriman. Tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatupun Walaupun imannya sedikit sebesar biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Malaikat malik turun. Cari orang-orang yang di hatinya masih punya iman. Dulu waktu hidup di dunia tidak pernah menyekutukan Allah. Walaupun itu iman seberat biji sawi. Mereka semua dikeluarkan dikumpulkan lalu dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Masyaallah tabarakallah. Selesai dimandikan, bagus lagi badannya, cakep lagi mukanya. Lalu apel di hadapan Allah. Kata Allah, Bagaimana, Mas? Kapok boten sampean? Kapok ya Allah. Ah, kalau kapok. Izhab fatuhulil Pergi sana, masuk sorga. Berangkat nih orang ke sorga. Di sorga, rupa-rupanya ketemu sama teman-temannya yang sudah sampai duluan. Dari desa Majakerta nih. Amin. Rupa-rupanya udah sampai duluan nanti di sorga nih. Kata teman-temannya yang sudah sampai duluan. Mas, iya, baru nyampe. Hee, oh, oh, macet di Tol Cipali tadi tuh. Memang kemana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di sini. Ah, saudara bisa baca dalam Alquran surah Al-Mudasser, masalahka kum fi Sakor. Kenapa kamu mampir di neraka Sakor?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 Untung saya masih punya iman sedikit Dulu waktu hidup di pemalang Pernah mengucap dua kalimat syahadat Sekali kalinya Itu juga waktu mau kawin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah, Intisari Isra dan Mi'rad Turunnya perintah salat lima waktu Saya singgung di sini Saudara Ini amalan ibadah utama ibadah ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara Malaikat Jibril. Tapi khusus salat Allah sendiri yang memerintahkan kepada kanjeng baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang mendirikan salat Sesungguhnya dia melakukan komunikasi langsung kepada Allah tanpa calon. Inilah hebatnya ibadah salat. Bahkan dalam sebuah hadis Arabnde Bu. Arep mule bareng. Euy, bareng Sampai mana saya tadi ngomongnya itu? tuh? Awas hati-hati licin Sebentar nunggu iklan lewat dulu Biarin ada yang bangun lagi Saya teriakin <gülüyor> Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan Awaluma yuhasabubihil abdu qiyamah as-sholat Amalan pertama Yang nanti di akhirat Bakalan ditanya adalah Amalan ibadah salat Saudara, semua kita pasti akan mengalami Di akhirat tiap kita pasti akan ditanya Kamu siapa? Inyong pak Inyong siapa? Inyong pengikutnya Nabi Muhammad Benar? Benar pak Baik Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad Ciri pengikut Nabi Muhammad itu Rukaan sujadah Mendirikan ibadah salat dulu waktu tinggal di desa Majakerta pernah sholat pernah Pak berapa banyak enggak banyak-banyak Pak setahun cuma dua kali saudara ayo renungkan sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam betul Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk lima kali lapor yaitu lewat salat lima waktu. Ayo kita hitung-hitung. Bapak Ibu saudara-saudara, salat saudara, itu yang bagus tarolah sekali salat waktunya 10 menit. 10 menit itu salat sudah bagus bener Yang sedang-sedang tarolah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus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 ''Saya bangga dan bersyukur, tadi dibisikin sama Pak Kades, Ustadz alhamdulillah warga desa Majakarta si berjamaahnya rajin-rajin Ustadz, apalagi kalau salat subuh berjamaah, uh, masjid penuh sampai keluar-keluar.'' enggak -keluar. ada yang di dalam.'' <gülüyor> saudara ayo intisari Isra dan Miro tiangnya agama adalah mendirikan salat makmurkan masjid dan mushola-musshot kita dengan apa yang wajib sajalah salat makmurkan masjid-masjid kita tuh yang bisa zuhur berjamaah bagus, yang bisa asar berjamaah silakan, yang bisa maghrib berjamaah enggak apa-apa, yang bisa isa berjamaah tafadhol yang lima waktu berjamaah lebih afdol. Ayo makmurkan masjid kita dengan sholat. Nah soal masjid nih ya, kita ini umat Islam, jujur saja autokritik, Kita umat islam dalam memakmurkan masjid sering kalah oleh orang kristen dalam memakmurkan gereja Kenapa? Karena kita sendiri umat islam sembrono Tidak pernah mau menjaga kenyamanan masjid Padahal kita tahu kalau masjid nyaman akan menambah kehusuhan dalam beribadah sholat tapi karena kita umat Islam sembrono, enggak pernah mau menjaga kenyamanan masjid. Apa buktinya? Lihat. Kalau masjid sudah tidak nyaman, apa saja yang geletak hilang. Betul. Jam dinding hilang. Ampli hilang. Kotak amal hilang enggak nyaman kita ini sembrono tidak pernah mau menjaganya coba lihat di gereja tuh nyaman luar biasa mas apa buktinya ustaz piano enggak pernah hilang piano itu kita di masjid jangankan piano sendal butut masih diambil orang betul konon katanya ya sedekahnya nanti aja ustaz biar saya yang pimpin taruh aja dulu di situ ah biar nanti saya yang pimpin sampai mana lagi saya ngomongnya itu ah ya apa saja yang geletak hilang kita di masjid konon katanya di masjid cuma dua yang gak bakalan hilang tuh pertama beduk Nih beduk gak bakalan hilang biar malam takbiran dibawa muter kampung sama bocah Mau subuh, beduk sudah balik lagi ke tempatnya tuh Yang kedua yang gak bakalan hilang katanya keranda jenazah <gülüyor> Nih gak bakalan hilang nih Ayo makmurkan masjid-masjid kita Dengan apa yang wajib sajalah dahulu dengan salat Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati İni orang beriman yang masuk surga. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Tiketnya lebih mahal dari yang kedua. Kata Quran begini. Innal amanu wa solihaat, anhum wa hum jannah. Mereka orang-orang yang beriman Lalu mengerjakan amal ibadah untuk bekal di akhirat, Allah akan menghapuskan segala macam kesalahannya dan akan memasukkan mereka ke dalam sorga. Beriman, mengerjakan ibadah untuk bekal di akhirat dihapuskan segala macam kesalahan kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini nih keluar dari majelis ini dirontokkan, dihapuskan kesalah-kesalahan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebab itu hidup memperbanyak amal ibadah Konsekuensi dari sebuah iman Kalau mulut, hati Kita mengatakan beriman kepada Allah Maka harus diikuti dengan gerak seluruh anggota badan Untuk melaksanakan amal ibadah Bu, bu Saya tanya nih Setelah malam ini dan seterusnya saudara-saudara mau atau tidak memperbanyak amal ibadah kepada Allah ya yang jawab 18 orang kalau kita merasa dan mengakui orang yang beriman mulai malam ini dan seterusnya ayo kita memperbanyak amal ibadah saudara mau nggak memperbanyak amal ibadah mau sedekah bawa uang Berapa? Sehu mengatus Saudara masuk kebon binatang saja 15 ribu Itu lihat teteh, Masa lihat Haji Fikri 1500 Ngenyek sampean antu Nih masjid kita Masjid Jame Al Barokah nih Sedang mengadakan pembangunan diperlukan dana 2,3 miliar. Betul Pak Kades ya? 2,3 miliar. Ini merupakan kewajiban kita bersama untuk menyelesaikan dan memakmurkan pembangunan masjid. 2,3 miliar. Sebuah angka yang banyak. Malam ini nih yang hadir di sini ada nggak 100 orang nih? Loh, B. 500 orang ada? seribu orang enek seribu orang betul saya tanya angka pembangunan masjid kita 2,3 miliar besar apa kecil? besar apa kecil? kecil 2,3 miliar kecil malam ini yang hadir seribu orang Kalau masing-masing satu orang nyumbang 2.500 selesai masjid kita. Betul? Saya tanya sekali lagi. Angka 2,3 miliar besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar. Kalau ditanggung sama Kades sendirian 2,3 miliar besar tapi kalau kita tanggung bersama sebagai kewajiban seorang muslim maka masjid akan cepat selesai pelaksanaan pembangunannya kemudian kita makmurkan di desa Majakarta ini ayo sebagai bentuk dari meningkatkan kualitas iman mau memperbanyak amal ibadah mau bersedekah Ah, saya akan pimpin baca solawat, teman-teman panitia pembangunan masjid dipersiapkan kotak-kotak amalnya dikitarkan isi seikhlasnya Mana teman-teman panitia minta tolong dibantu kotak-kotak amalnya Sini Kang, Kang mulai dari saya dulu sini Kang Saya bawa uang apa enggak ini Allahumma salli wa sallim wa barik alih Ya Rabbi bil Mustafa Bal lima qasidana Wafirlana ma matah Ya wasi'al karami ya Rabb Coba tolong dibantu panitia tuh Naveyuna al biruna hifala ahadun abar ya Muhammadun sayyidul qawnai ni wasqalaini wal fariqain min arba' wa min ajami ya rab bal maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Dua tuh Orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga Yang ketiga Ini iman modal utama Jangan sampai tergeser, tergusur, apalagi tergadai karena iman inilah yang menyelamatkan kita hidup di dunia lebih-lebih di akhirat nanti saudara biarlah kita sengsara hidup di alam dunia asal iman tetap di dalam dada sesengsara-sengsaranya hidup di dunia paling lama cuma 60-70 tahun tapi kalau sudah menggadaikan nilai-nilai iman menjual aqidah di neraka akan selama selama-lamanya mengalami kesengsaraan na'udzubillah amin tiga ada orang beriman yang jadi penduduk sorga ini tiketnya tentu lebih lebih mahal vip super vip kata quran begini innal amanu thumma taqamu. Mereka orang-orang yang beriman Lalu istiqomah dalam keimanan Tidak merasa ragu, bimbang, khawatir, apalagi takut Mereka itulah yang nanti akan jadi penduduk sorga Beriman, istiqomah dalam keimanan Saya ingin menyampaikan satu riwayat mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua umat Islam. Betapa bahagia orang yang mempertahankan iman dan betapa celaka orang yang memperjual belikan nilai-nilai keyakinan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran tentara Islam kalah perang. Karena kalah Banyak tentara yang jadi tawanan perang Di antara tawanan-tawanan itu Ada tiga orang opsir setingkat komandan Yang ikut ditawan Raja kafir musawarah dengan penasehat Penasehat nih yang enak tentara-tentara muslim kita apakan Kita bunuh saja biar urusannya selesai Kata penasehat tuan Raja Kita bujuk rayu saja dulu kasih harta, kasih jabatan, kasih kekuasaan supaya dia mau menjual Islam agamanya pindah masuk ke dalam agama kita kamu bagus juga baik kita bujuk rayu besok di pengadilan raja sendiri yang langsung menyidang mula-mula yang diadili tiga orang opsir setingkat komandan dipanggil opsir pertama opsir pertama saya Tuhan Raja kamu tahu sekarang kamu siapa? tahu Tuhan Raja, sekarang saya tawanan perang ah soal tawanan kan bisa diatur diatur bagaimana Tuhan Raja? kamu mau nggak meninggalkan pemimpin kamu Umar bin Abdul Aziz? menghianati bangsamu, menjual Islam agamamu pindah masuk ke dalam agama saya nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas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 Lebih baik saya hidup miskin mempertahankan iman Daripada hidup mewah menjual akidah Sampai kapanpun iman tidak akan terlepas dari dalam dada Algojo Bulu Di pentang obsir pertama ini Dipancung putus lehernya tuh. Terpisah kepala sama badan Jatuh kepala itu ke bawah ngelinding Muter kayak orang tawaf sambil ngaji sudah putus lehernya terpisah kepala sama badan kepala jatuh ngelinding kebawah muter kayak orang tawaf sambil ngaji raja kafir bingung minggir-minggir ada endas gelundung ngaji ayatnya yang dibaca ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah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 Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, saya kasih harta banyak, jabatan tinggi, pangkat luas. Asal kamu mau menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya. Bagaimana? Opsir kedua. Sudah Tuan Raja. Sudah apanya? Sudah ojo keangkehan cangkem. Jangan kebanyakan ngomong Tuan Raja. Loh maksud kamu Saya sudah enggak sabar Ingin nyusul teman saya yang pertama tadi Wah rupanya Opsir kedua nih Aslinya dari desa Majakerta nih Amin Sudahlah Tuhan Raja Saya sudah enggak sabar Pengen nyusul teman saya yang pertama tadi Enggak perlu lagi Tawar menawar Potong saja leher saya Potong Ayo Algojo Potong Dipentang lagi obsir kedua nih, Dipancung, putus lehernya tuh Terpisah kepala sama badan. Jatuh kepala itu gelinding. Muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca. Wujuhu yawma ila Pada hari itu wajahnya berseri-seri. Kepada Allah juga lah mereka semua akan kembali. Di penghujung ayat mata terpejam rapat bibir tersenyum mati sahid lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala lalu dipanggil obsir ketiga Obsir ketiga saya tuan raja sudah lihat teman kamu sudah tuan raja kamu bagaimana saya mau urip tuan raja mau meninggalkan pemimpin kamu iya mau mengkhianati bangsamu Ho oh, oh. Pindah agama dari islam memeluk agama saya Iya saya pindah agama, yang penting saya enggak dibunuh Bagus, kamu tunggu sebentar Saya musawarah dulu dengan penasehat Sidang diskor, raja musawarah sama penasehat Nasehat, ini kelihatannya opsir ketiga, opsir bagus nih Dia mau meninggalkan agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita Yang enak nanti nih, opsir ketiga Dinasnya kita tempatkan di mana? Tuan Raja soal dinas terserah Tuan Raja aja. Cuma menurut saya kok aneh Tuan Raja Aneh bagaimana? Aneh Demi harta pangkat dan jabatan Dia tinggalkan pemimpinnya Dia hiyanati bangsanya Bahkan dia jual keyakinan yang cuma satu-satunya Menurut saya obsir ketiga ini obsir bejat Tuan Raja Masa orang bejat diangkat jadi pejabat, rusak rakyat Loh, jadi menurut kamu Pieto Bunuh saya Tuan Raja Sidang kembali dibuka Kata Raja, obsir ketiga Saya Tuan Raja, saya diangkat jadi pejabat mana Kamu enggak diangkat Loh kok begitu, iya Pemimpinmu kamu tinggalkan Negaramu kamu hiyanati Keyakinanmu kamu gadaikan Kamu obsir bejat Kamu harus saya bunuh Jadi saya dibunuh juga Bunuh Yalah Kalau saya harus dibunuh juga Saya mau masuk Islam lagi ah, Terserah Mau masuk Islam lagi apa enggak Pokoknya kamu saya bunuh ya, saya mau masuk islam lagi Saudara, apa yang terjadi? konu ketiga ini Bu kalimat tasahud Tapi macet di çok Nih, bukti orang yang mempermainkan nilai-nilai keyakinan önemli. Bu konu çok önemli. Bu konu çok önemli. Bu konu terpisah kepala sama badan Jatuh kepala itu ngelinding Muter lagi kayak orang tawaf Sambil ngaji Sambil ngaji Ya masih bisa ngaji Karena dulunya pernah jadi orang islam Cuma ayat yang dibaca Beda dengan dua temen yang terdahulu Ayatnya begini Afaman haqqat alaihi kalimatul azab Afaa antatun qizu man Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat fonis azab dari Allah bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'i la'i kalimatillah di bawah panji-panji Rasulullah, tapi di akhir hayat tergoda oleh harta, pangkat dan jabatan, menjual keyakinan datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillahi min Sederhana sebab itu para kiyai kita, guru-guru kita di musholah dan di masjid serta di majlis taklim. Tidak bosan mengingatkan kepada kita semua untuk selalu banyak munajat kepada Allah dengan kalimat Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Karena di penghujung itulah penilaian kita di sisi Allah subhanahu Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin Yang saya hormati Oleh karenanya Iman nilai yang utama Menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia Lebih-lebih akhirat nanti Kita wariskan, kita tanamkan Kita didik anak-anak kita Supaya mereka juga mempunyai keyakinan Iman yang kuat Yang hanya menyembah kepada Allah Dan minta tolonglah juga kesana Dengan isra dan mi'raj Sholat lima waktu, hendaknya seorang muslim imannya makin mantap kepada Allah Lalu hidupnya memperbanyak amal ibadah Bapak ibu terakhir, ayo makmurkan masjid dan musola kita Dari masjid dan musola, dari sholat berjamaah Kita sudah diajarkan tentang bagaimana cara hidup bertoleransi dalam, dalam salat berjamaah kita umat Islam diajarkan hidup menjaga kerukunan Ayo lihat saudara ketika kita sedang melaksanakan salat berjamaah yang dari ngalor yang dari ngetan yang dari ngidul yang dari ngulon masuk semua ke dalam masjid begitu di masjid kita diajarkan menghadap arah kiblat yang sama membaca bacaan yang sama mengikuti tuntunan nabi yang sama menyembah Allah Tuhan yang sama itulah kita umat islam diajarkan dalam sholat berjamaah cari terus persamaan jangan memperbesar perbedaan jelas jelas orang yang melaksanakan sholatnya dengan baik dan benar Keluar dalam hidup bermasyarakat Dia pasti akan selalu mencari persamaan Bukan malah memperbesar-besar perbedaan Yang namanya perbedaan Sampai kiamat tetap bakalan ada Malam ini yang hadir ngaji Ada nggak yang mukanya sama nih? Ada apa tidak? Jangankan muka sama Senyum kita saja berbeda-beda Betul Sebab itu kembali kita kepada sholat berjamaah Diajarkan cari terus persamaan Bukan memperbesar perbedaan Saudara Selama perbedaan tidak menyangkut hal yang sifatnya prinsip Kita umat Islam Diajarkan berlapang dada Saling menghormati Menghargai Dan tetap saling mencintai Berbeda boleh. Yang tidak boleh kalau perbedaan menyebabkan kita terpecah belah. Gara-gara beda pilihan gubernur, sesama tetangga plotot-plototan. Ada enggak yang kayak begini nih? Yang mana orangnya? <tuh> beda pilihan bupati, sesama satu kampung cereng-cerengan. Beda pilihan kepala desa, lalu sobat tetangga enggak tegur-teguran. Orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar, dia diajarkan untuk terus cari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Ayo menghormati, menghargai, berlapang dada, dan tetap saling mencintai. Kenapa? Dengan sholat berjamaah, kita umat Islam ini adalah sebuah keluarga. Malam ini saya hadir di Desa Majakarta. Saya enggak merasa tamu datang ke sini. Saya hanya merasa seorang keluarga yang hadir ke tengah-tengah keluarganya. Kenapa? Salat berjamaah mengajakkan kita ini keluarga besar. Mencari persamaan. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya di hatiku ada kamu asik ayo soal pesta demokrasi soal pilkada soal pilpres, kita mungkin saja berbeda-beda organisasi kita mungkin saja tidak sama partai kita mungkin saja beraneka, tetapi dengan sholat kita diajarkan cari terus persamaan Jangan memperbesar perbedaan Artinya apa? Tetap menjaga kerukunan, kekompakan dan persatuan diantara kita Bapak ibu ini saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaat Lebih kurang saya mohon maaf Mari sama-sama kita baca suratul fatihah Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, disampaikan umur kita untuk menjalani puasa dengan memperbanyak amal ibadah. Allah hazirniyah, wa anda kuliniyatim salihah, wa ilah adratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu anhu wasallam. Say olillahi lahumul fatihah. Allahu minas suyabatirajim. Alhamdulillahi Rabbi alaihim. İyâka na'budu wa iyâka nislamyâ Suratun lazîn alamun ta'alayri Wa yalil mu'tu bin alayhi Yang kedua, saya mohon keikhlasannya Karena tepat hari ini Tanggal 3 Sa'ban Guru kita Allah Yarham K.H. Zainuddin MZ Wafat 3 Sa'ban Saya mohon keikhlasan ibu bapak untuk membacakan suratul fatihah. Fatihah ini pertama kita khususkan buat almarhum. Yang kedua buat masayih-masayih orang-orang tua kita. Pimpinan-pimpinan kampung muakif-muakif yang mewakafkan tanahnya. Untuk madrasa, untuk musyola, untuk masjid. Sesepuh-sesepuh kampung kita. Mudah-mudahan ditempatkan pada Allah di tempat yang sebaik-baiknya al fatiha Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim wa lad-dallin. Rabbighfir Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ilaqowamit thoriq. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve